Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita awali kajian perdana Kitab Arba'in An-Nawawiyah Di Rebu Malam Kamis di Majlis Ar-Rawdoh ini Dengan membaca surat Al-Fatihah Semoga Majlis ini Barakah yang belajar maupun yang mengajar baik yang langsung maupun yang tidak langsung melewati media apapun ilayu milqiyamah mendapatkan limpahan ilmu yang bermanfaat mendapat limpahan rezeki yang melimpah ruah dan barokah yang datang tanpa susah payah mendapat kemudahan hidup dunia dan akhirah panjang usia dalam segala kebaikan kenikmatan ketaatan kejayaan dan di akhir usia kelak mendapatkan husnul khotimah dan semoga Allah menjadikan pengarang buku ini kitab ini yaitu Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi di alam barzakh sana mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah jadikan kuburnya sebagai taman surga meletakkan rohnya dalam kelompok para nabi para siddiqin para syuhada dan para salihin dan semoga kita semua dicatat oleh Allah sebagai murid-muridnya alhadzin wa ala kulli niyatin salihah jamiat nafiah wa ala mana wa habibi ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah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 Hadirin para pemirsa dimanapun anda berada Alhamdulillah Kita malam ini meniatkan Untuk menjadikan malam ini Malam kajian Arba'in An-Nawawiyah Semoga bisa khatam dan barokah Pertama-tama kita akan belajar dulu Siapa pengarang kitab Arba'in An-Nawawiyah Baru nanti kita belajar apa itu Kitab Arba'in An Nawawiyah. Baru kemudian kita belajar Mukaddimah Kitab Arba'in An Nawawiyah. Baru kita belajar 40 hadis yang ada dalam Kitab Arba'in An Nawawiyah. Imam Nawawi di dunia ini yang kita kenal cuma dua orang. Jadi Imam Nawawi yang kita kenal di dunia ini cuma dua dua orang. Yang pertama Imam Nawawi yang merupakan pengarang kitab Riyadhul Solehin, pengarang kitab Arba'in An-Nawawiyah Yang merupakan Muhyiddin, dapat julukan yang menghidupkan agama dalam arti menjadi salah satu tokoh dalam madhab syafi'i Imam Nawawi yang merupakan, beliau itu pensyarah sahih muslim dan Imam Nawawi yang dikenal luas dalam dunia Islam sebagai tokoh dalam Mazhab syafi'i. Itu yang pertama. Yang namanya Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. Yang kedua Imam Nawawi yang kita kenal adalah Al-Bantani. Ya, Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi Al-Bantani ini ulama Indonesia. Yang terkenal di dunia Islam. Yang namanya memang... Niru namanya Imam Nawawi. Jadi karena ayahnya pengen anaknya itu barokah ilmunya, jadi anak yang berkah dikasih nama Imam Nawawi. Karena memang asalnya dari Banten, maka disebut Al Banteni. Yang kita pelajari malam hari ini bukan Imam Nawawi Al Banteni, tapi Imam Nawawi yang mengarang kitab Riyadus Solihin, yang mengarang kitab Arba'in An Nawawiyah, atau bisa kita katakan Imam Nawawi yang asli. Pemilik nama yang asli, namanya bukan Nawawi, namanya bukan Nawawi, namanya adalah Yahya, namanya adalah Yahya, bukan Nawawi. Terus kenapa disebut an Nawawi? Karena beliau lahir di kota Nawah, karena beliau lahir di kota Nawah. Kota Nawah itu di mana? Di Syria. tepatnya di mana? Di dekat Damaskus. Di dekat Damaskus. Dekatnya berapa kilo? Saya coba ukur ukur pakai Google Map. Dari Damaskus ke Nawa. Itu kurang lebih 101, 104, 105. Jadi kisaran 100 kilometer. Jarak dari Nawa ke Damaskus itu 100 kilometer. Nawa ini kota kecil. Dan tidak terkenal di masa itu. Tapi Nawah sekarang dikenal oleh seluruh dunia Islam Karena dari kota Nawah inilah muncul Imam Nawawi eh Ini cukup sebagai kemuliaan Imam Nawawi Berkat beliau sebuah kota jadi terkenal Kalau tidak ada Imam Nawawi Kita nih yang tinggal di Sonok tidak kenal kota Nawah Yang tinggal di Jakarta tidak kenal kota Nawah Yang tinggal di Cirebon tidak kenal kota Nawah yang tinggal di Surabaya. Gak kenal kota Nawa. Jangankan menghafalkan kota-kota kecil di di Syria. Kota-kota kecil di sekitar kita yang Jawa Tengah aja kita gak, gak hafal gitu kan. Tapi ini Nawa jadi dikenal karena adanya Imam Nawawi. Begitulah orang-orang yang besar. Dia tidak menjadi besar karena nama sebuah kota. Justru kota itu menjadi besar karena nama besarnya. Ya siapa tahu. Nanti kalau misalnya... Mas Edwin ini dari dari Mojo gitu ya. Ini Mas Edwin sekarang kan di di Mojo tinggalnya. Ya, Mojo itu kira-kira orang Jakarta ditanya Mojo mana? Enggak kenal. Tapi siapa tahu nanti jadi Abah Edwin al ya. Oh, siapa tahu gitu kan al Almojoi. Jadi Mojo ini terkenal. Siapa tahu gitu kan? Gara-gara siapa? Gara-gara ada orang-orang hebat di di sana begitu. Lah nama ini jadi terkenal karena ada Yahya bin Syarafuddin yang akhirnya dijuluki Imam Nawawi. Jadi karena tinggalnya di Nawah, lahirnya di Nawah. Maka dinisbatkan pada kota kelahirannya. Imam Nawawi. Imam Nawawi lahirnya tahun 631 Hijriah. Ini menurut pendapat yang paling kuat. Ada yang mengatakan lahir 630 Hijriah. Yang satu mengatakan 631. Yang satu mengatakan 631. Kira-kira berapa tahun yang lalu ini? 806 tahun yang lalu, betul. Atau 805 tahun yang lalu. Kalau saya sepakat cocok dengan Imam Nawawi lahir 631 Hijriah. Karena Imam Nawawi wafatnya 676 Hijriah. Usianya ketika wafat 45 tahun, jadi 631 tanpa 45, 676. Kalau Imam Nawawi itu lahirnya 636 hijriah, ya 636 hijriah, berarti jaraknya sampai 1436 hijriah ini 805 tahun. Setelah 805 tahun Majlis Ar-Rawdh. Di Jalan Dewutan, nomor 112, Semanggi, Pasar, Kliwon, Solo, masih membahas Imam Nawawi. Lah kira-kira 800 tahun lagi, Bapak, Ibu, saya, kita masih ada yang bahas tidak ya? Nanya ini. Kira-kira masih ada yang bahas kita tidak? Jangankan orang lain, cucu kita mungkin tidak. Orang sekarang itu ditanya, Simbahmu namanya siapa, kakekmu namanya siapa Kakekmu yang kelima siapa Tidak tahu Lalu, Coba nama kamu siapa, Fulan Bapakmu namanya siapa, Fulan Kakekmu namanya siapa, Fulan Ayahnya kakekmu namanya siapa Tidak tahu Lalu, Ayahnya kakeknya kakekmu namanya siapa Tidak tahu Jadi ini baru kakek ketujuh aja Udah cucunya tidak tahu nih. Cucunya enggak? tidak tahu Mungkin tidak sampai 200 tahun Sudah tidak ada yang mengenal dari keluarganya tidak ada yang mengenal dari keluarganya. Imam Nawawi setelah 805 tahun umat Islam di seluruh dunia. Masih mengenal beliau. Masih mengenal beliau. Masih belajar tentang beliau. Kok bisa begitu ya? Karena beliau hidupnya mengenal yang maha hidup. Maka namanya pun dihidupkan oleh dat yang maha hidup. Namanya tidak pernah mati. Jadi kalau kita pengen nama kita hidup terus gampang. Ya kita hidupkan yang maha hidup dihidupkan namanya, artinya kita sebut-sebut Allah, kita muliakan Allah, kita agungkan Allah, nanti nama kita juga akan dimuliakan, dihidupkan dan diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu hikmahnya. Kira-kira gampang enggak? Biar bisa dikenal orang setelah 300 tahun. Enggak, enggak mudah kan ya? Tidak mu, mudah. Itu salah satu hikmahnya. Kemudian, beliau Lahirnya pada bulan Muharram Bulannya Muharram Ini awal tahun baru Islam ya Hijriah, di bulan Muharram lahirnya Dan beliau seorang yang sangat Warok, zuhud Dan Biasa hidup Dalam keadaan sangat Sangat-sangat-sangat-sangat sederhana Biasa hidup susah Mujahadahnya Luar biasa Imam Nawawi itu selama masa belajar tidak pernah makan makanan yang dimasak. Artinya tidak pernah makan sayur mayur, tidak pernah makan sop, tidak pernah makan daging panggang, tidak pernah. Makannya cuma apa? Roti kering. Roti kering. Dan itu cuma 24 jam sekali. Jadi Imam Nawawi itu makannya 24 jam sekali. Jadi satu hari sekali makan. Dan cuman secuil roti kering. Secuil roti kering. Minumnya juga sama 24 jam sekali baru minum. Dan minumnya itu ketika waktu sahur. Endas sahar. Waktu sahur beliau minum. Udah ya, gak minum lagi kecuali nanti waktu sahur lagi. Nah, beliau makannya kapan? Setelah Ishak. Setelah Ishak, beliau baru ma, makan roti. Setelah itu tidak makan lagi, kecuali ketika datangnya Ishak lagi. Kenapa? Tidak sempat makan banyak, tidak sempat mikir makanan, karena eman-eman waktunya habis dibuat makan. Kalau kita gimana kira-kira? Dikit-dikit Makan. Terus waktu kita ini habis dibuat ibadah cari ilmu atau habis dibuat makan? Habis dibuat macam-macam. Kadang bulan Ramadan saja kemarin itu kita bingung menghabiskan waktu. Kok enggak habis-habis ya? Ya, kok enggak habis? Habis. Sementara Imam Nawawi waktunya habis, tidak sempat macam-macam ya, sampai makan itu tidak tidak sempat. Memang orang-orang soleh yang betul-betul soleh itu ngitung waktu. Waktu itu di dihitung. Sampai ada kan yang makan itu makanannya ditumbuk sampai halus sampai lembut kalau sekarang ada jus ya di jus bayangkan makan nasi di jus rasanya apa gitu. ini ada orang soleh yang makan apapun di jus ketika ditanya kenapa kamu kok makanan ini di jus ya ditumbuk sampai halus kalau dulu begitu jawabannya sayang karena kalau saya gunakan makanan seperti biasanya gak ditumbuk itu nanti saya ngunyahnya lama. Ya, ngunyahnya lama. Nah, ketika ngunyah lama ini, kalau saya bandingkan selisih waktu makan tanpa ditumbuk, makanan masih kasar, dan makanan yang sudah ditumbuk halus, selisih waktunya cukup untuk membaca kalimat zikir sebanyak 70-80 kali. Jadi lebih baik saya makan makanan saya tumbuk, gak kerosong, gak jadi masalah, tapi bisa nambah zikir. Ini berarti orang yang masih masih punya waktu sisa atau waktunya udah habis semua ini? Waktunya semua dihabiskan Makanya jangan heran Imam Nawawi umur 45 tahun Karyanya luar biasa Karyanya banyak Umurnya cuman 45 tahun Umur di dunianya Tapi umurnya yang hakiki Sampai sekarang beliau masih hidup Ilmunya, ajarannya Ya tulisannya Masih hidup, berkah Karena dalam 45 tahun ini beliau waktunya digunakan total untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala sampai-sampai belum sempat menikah. Mas Edwin sudah 36 tahun mirip sama Imam Nawawi. Maksudnya mirip belum menikahnya terpaut berapa? 9 tahun mil ya. Jadi kalau sampai 9 tahun lagi Mas Edwin belum menikah itu apa namanya mirip sama Imam Nawawi. Cuma mirip belum nikahnya lo ya, tapi umurnya yang sholoh enggak, beliau sholoh panjang uh, umur artinya enggak sempat nikah sampai meninggal dunia beliau itu tidak sempat menikah 45 tahun enggak sempat menikah apa beliau enggak mau ngamalkan sunnah Nabi dikatakan an nikahu min sunnati fa manrohi ba an sunnati fa leisa minni nikah itu sunnahku Siapa yang tidak mau Mengikuti sunahku bukan masuk dalam golonganku Coba berani anda ngomong Imam Nawawi bukan pengikutnya Nabi Berani ngomong begitu Hadirnya kan begitu ya Apakah dengan tidak menikah sampai umur 45 tahun Imam Nawawi tidak cinta sunah Nabi Bukan tidak cinta sunah Nabi Imam Nawawi ini baru melaksanakan Kewajibannya sampai tidak sempat melakukan kewajibannya demi umat banyak, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis. Beliau itu bukan tidak mau nikah, sudah pasang niat nikah, cuma ditunda, nunggu dulu. Nanti ya, Nan, nanti kalau tugas ini me merangkum isi hadis, merangkum tafsir, mempelajari hukum para ulama, sudah maksimal, sudah selesai, ada waktu sisa baru mau nih, nikah. Kebetulan ajal menjemput lebih dulu ajal menjemput lebih dulu. Lah kira-kira ini -kira yang terlambat nikah karena sibuk ngurus akhirat atau emang memang sudah cari tapi enggak dapat-dapat. Beda ya. Jadi jangan disamakan sama Imam Nawawi. Beliau turah-turah yang mau nikahin, tapi beliau memang lagi sibuk belajar Al-Qur'an dan hadir. Bagaimana Imam Nawawi belajar? Kita lihat kecilnya dulu. Umur 10 tahun tuh beliau sudah hafal Al-Qur'an. Umur tujuh tahun karomahnya sudah kelihatan. Tujuh tahun. Kita ini umur empat puluh tahun keramatnya belas belum kelihatan. Imam Nawawi umur tujuh tahun sudah kelihatan karomahnya. Apa itu di antara karomah Imam Nawawi? Umur tujuh tahun malam-malam di bulan Ramadan. Lagi tidur gitu. Tengah malam beliau bangun kaget. Langsung bangunkan ayahnya. Ayah, ayah gitu. Ibu ada apa ini? Kok kamarnya terang benderang padahal enggak ada lampu? Ya, lampunya belum dinyalakan. Ini kok kamar ini terang benderang luar biasa ini ada ada apa gitu? Ternyata itu malam 27 Ramadan. Umur 7 tahun beliau sudah lihat Lailatul Qadar. Kita Ramadan berpuluh-puluh tahun, belas enggak lihat Lailatul Qadar. Itu Imam Nawawi, umur 7 tahun sudah lihat, ketemu dan lihat Lailatul Qadar, sebagian dari wujud Lailatul Qadar ya. Dilihat oleh Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala umur 7 tahun. Umur 18 tahun karena beliau belajar di kota Nawak ini Sudah habis semua. Ulama-nya udah diambil ilmunya. Ya, ulama sudah diambil ilmunya. Maka beliau pindah. Yang pindah ayahnya dihijrahkan ke Damaskus. Ya, dihijrahkan ke, ke Damaskus. Artinya ulama di di kampungnya itu dihabiskan dulu. Lah kadang kita itu tidak Ulama yang dekat aja kita enggak pernah belajar, kemudian pengin pergi ke ulama-ulama yang jauh gitu ya. Kalau orang-orang dulu enggak yang dekat itu dihabiskan dulu ilmunya, ya, setelah habis baru pergi cari ke ulama yang lebih jauh lah, lebih jauh lagi, terus lebih jauh lagi karena haus akan il akan ilmu. Dan kita seringkali ada ulama di depan kita sama sekali tidak diambil ilmunya. Sama sekali enggak diambil ilmunya. Nah, cara ngambil ilmu ulama bagaimana? Ya ditanya. Ulama itu kalau tidak ditanya, ilmunya tidak keluar. Dikatakan oleh para ulama, pancing yang digunakan untuk memancing ilmunya para ulama. Jadi kalau ingin mengeluarkan ilmunya para ulama, pancingnya ini pancingnya pakai umpannya pertanyaan. Nanya saja lah. Pokoknya nanya sama ulama. Otomatis nanti akan keluar butiran-butiran mutiara il, ilmunya. Kalau tidak ditanya, diam. Dan orang baru bisa tahu orang ini punya ilmu dan tidak punya ilmu dari jawabannya atas per pertanyaan. Ya Sebab sekarang kalau ada 10 orang, mana kita bisa tahu ini ulama atau bukan? Tidak ngerti kan? Kan bentuknya sama semua. Apalagi anda kalau pergi ke Hadromut, pergi ke Mesir gitu ya. Di Mesir itu kita membedakan mana yang pandai, mana yang belum pandai bingung kita. Karena yang pandai ya yang tidak ketuan pandainya gitu ya. Yang bodoh yang tidak kelihatan bodohnya. Semua itu kelihatan sama gitu, kelihatan sama. Nanti kalau udah ditanya udah ngomong baru kelihatan. Oh, ini ilmunya luar luar biasa. Lain dengan kita di Indonesia alhamdulillah. Yang rodok punya ilmu tuh rodok kelihatan gitu ya. Pakai pakaian seperti ini, pakai peci, tem gitu kan ya. Oh, ini kelihatan nih santri ini. Ini san santri. Yang rambut-rambut panjang gitu, pakai celana panjang kan enggak kelihatan kalau punya ilmu. Misal Masroni pakai celana panjang, rambut panjang gitu pakai jaket. Apa kelihatan santri enggak? preman kali kan begitu. <laughs> Mungkin dipikirnya begitu. Tapi ketika duduk bareng nanya, "Mas, ah, gimana ya, Mas ya? Toto uh, keluar mutara ilmunya." Oh, uh, ternyata itu seorang ulama yang lagi pakai pakaiannya pakaian pre preman, nyamar gitu misalnya kan. Taunya ilmu para ulama kalau sudah dit ditanya. Makanya kita jangan ragu nanya sama siapapun. Siapa tahu yang kita tanya itu adalah para ulama, apalagi nanya sama orang yang betul-betul punya il, punya ilmu. Sehingga ada orang itu yang seorang ulama, beliau kalau masuk satu kota, di kota itu tidak ada yang nanya. Di kota itu enggak ada yang nanya, maka beliau langsung segera pergi dari kota itu. Dan mengatakan, kota ini sudah dapat balak bencana dari Allah, karena ilmu sudah mati, tidak ada di kota ini. Saya tidak mau lama-lama tinggal di kota ini. Sekarang ada orang yang senang datang ke kota-kota yang enggak ada ilmunya. Nauzubillah min dzalik. Nah, tempat di situ banyak ilmu, di situlah banyak rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini jelas? Tampaknya yang jelas. Imam Nawawi ya, Imam Nawawi usia tujuh tahun sudah punya karomah yaitu lihat Lailatul Qadar. Usia 18 tahun hijroh Udah habis ini ulama' di Nawa, hijroh ke Damaskus. Belajar di sana. Umur 19 tahun, beliau sudah mulai belajar ke ulama'-ulama' yang ada di Damaskus. Nah, ini yang mau saya terangkan. Ternyata dalam satu hari, beliau itu belajar kepada 10-12 guru. Atau kalau bahasa Indonesia-nya, dalam satu hari mengikuti 10-12 pengajian. Dan rata-rata kalau kita tahu pengajian itu rata-rata berapa berapa menit? Kurang lebih satu jam. Berarti dalam satu hari rata-rata beliau itu belajar kepada orang lain sekitar 10-12 jam. Saya mau nanya, ini kalau satu hari belajarnya segitu nih jam belajarnya banyak atau dikit? Banyak ya? Banyak. Kita sekolah berapa jam sih? Masuk jam 7 pulang jam 1 Berapa jam itu 6 jam iya, 6 jam. Tapi istirahatnya berapa jam Istirahatnya 1 1 jam Jadi cuma 5, 5 jam Itu pelajaran U, umum ya 5 jam sekolah Umum sekolah itu 5 jam Imam Nawawi 10 sampai 12 jam Jadi kalau mulai belajar itu jam 7 pagi Berarti Maghrib beliau baru selesai belajar Ada yang mau nyontoh Ada yang mau nyontoh kira-kira? Mas Adwin? Ini teman-teman di Rodho kalau hari Rebo, sore ikut pengajian, Ishak ikut pengajian. Ini baru dua, dua, dua, dua jam pelajaran. Gurunya juga sama, satu guru. Imam Nawawi 10 majelis sampai 12 majelis. Kenapa begitu? Karena tidak mau menyisakan satu waktunya pun dari orang alim. Jadi ada orang alim didatangin, orang alim didatangin, orang alim datangi terus belajar dan terus belajar. Kenapa kok terus belajar? Lah memang derajat yang tinggi itu dicapai dengan ilmu kok. Kalau ilmunya dikit, ya derajatnya dikit. Ilmunya banyak, derajatnya banyak. Syariatnya begitu, ya syariatnya begitu. Masalah derajat di sisi Allah yang tahu cuma Allah Ya Rfa'ilahul Adzina Amanumin Kumbul Utul Ailmah Darajat. Kan Allah sudah ngomong begitu. Yang berilmu dikasih derajat-derajat yang lebih banyak dari sekedar orang yang beriman, tapi yang ilmunya ku, kurang. Imam Nawawi. Kemudian pernah, nih diantaranya ya, ini sudah sudah cukup dikenal. Beliau lagi nulis, lampu padam. Lagi nulis, lampu padam, karena beliau rajin nulis. Lagi nulis, lampu padam jari jemarinya menyala jadi lampu saya mendambakan ketika pengajian di Raudah lampu padam, terus wajah-wajah anda menyala, luar biasa itu tapi yang ada ini kalau lampu padam semakin gelap yang kelihatan karena kulit-kulit yang hitam semakin tampak hitam ini, kita-kita ini kan kita-kita, imam Nawawi tak begitu lampu padam langsung tangannya nyala yang kanan nulis, yang kiri jadi center ini ini keren atau tidak keren ini Keren ya Kok bisa begitu Lawang hidupnya dengan cahaya Hidupnya dengan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala Maka ketika dalam kegelapan Ya nur itu dimunculkan oleh Allah Nur itu dimunculkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sama dengan dua orang sahabat Yang pulang meninggalkan rumah Rasulullah SAW di waktu malam hari Salah satu tongkatnya menyala Ketika mau pisah Maka tongkat keduanya menyala Cahaya dari tubuh Tersalur sampai ke tong tongkat dan tongkatnya jadi center. Lah kalau kita kira-kira kapan ya bisa begitu ya? Kira-kira bisa enggak? Insyaallah bisa ya. Insyaallah bi bisa. Eh nah, ini termasuk karomah daripada Imam Nawawi. Di saat menulis lampu padam, tubuhnya mengeluarkan cah cahaya Imam Nawawi. Wa annahu kana min ashabil khatwah Wakaana yadhhabu ila Makkah lailan wa Ini yang lebih asik lagi nih. Saya pengin nih dikasih Allah warisan ilmu yang begini, pengin. Jadi kalau pergi ceramah enggak capek. Ya, kenapa? Ashabul khotwah ahli melipat bumi. Ahli melipat bumi. Maksudnya lipat bumi itu bagaimana? Wali itu macam-macam. Ada wali lipet waktu Wali lipet Waktu Lipet waktu bagaimana? Dalam waktu satu menit Di dalam satu menit itu beliau bisa hidup 30 ribu tahun Gimana itu? Bingung Jangan bingung Anda kan pernah tahu mimpi Mimpinya lima menit Tapi dalam mimpi lima menit itu hidup selama tiga tahun Pernah tidak yang begitu? pergi ke sana, ke sini, punya anak gitu, ya anaknya nikah. Dalam mimpi terjadi semua itu ya. Bangun ternyata tidur cuma 5 menit. Nah, bedanya kalau kita dalam mimpi, kalau wali enggak mimpi. Dalam keadaan jaga dikasih karunia Allah lipat waktu. Jadi waktunya itu pendek tapi bisa hidup lama di dalam waktu ter tersebut. Sehingga banyakkan wali yang satu hari bisa khatam Al-Qur'an sebanyak 1000 kali, khatam Al-Qur'an 2000 2000 kali. Beliau ya bacanya biasa. Cuman waktunya itu ditarik gitu ya Waktunya ditarik Satu menit tapi ditarik Jadi satu hari Satu menit ditarik jadi satu, satu minggu Itu namanya lipat waktu Kira-kira mau gak punya waktu seperti itu Nah Ini kalau punya waktu seperti itu Yang yang mau ngapalkan Al-Quran enak ya Ya Allah minta satu menit Tapi bisa hafal Al-Quran ya? Jadi satu menit itu Tapi hafal Al-Quran Ajib kalau bisa begitu Ada pula yang lipet Bumi, lipat bumi, jadi bumi dilipat, jarak yang jauh cuman selangkah nyampe, solo Mekah, satu langkah sampai Mekah, kira-kira kalau kita punya ilmu itu enak atau enggak enak? itu? Enak ya, banyak wali Allah yang begitu, sekali melangkah sampai ke, ke Mekah, sekali melangkah sampai ke Madinah. Tapi kadang kita ini dapat kebalikannya, bukan lipet waktu, olor waktu, apa bukan olor waktu, tapi apa lipet waktu-waktunya di, dijadikan mestinya dua jam, kerosolnya cuma satu satu menit gitu kan? Ada lagi jarak jarak yang jauh mestinya jadi deket, tapi karena kita pergi jarak yang deket rasanya jauh. Kadang kita mengalami yang seperti itu. Nah, Imam Nawawi tidak satu langkah sampai ke Mekah. Dikatakan beliau pernah. Dilihat beberapa kali ya. Beberapa kali di waktu malam beliau itu malam berangkat ke Mekah, tawaf Ka'bah, setelah selesai tawaf ya, pulang lagi ke, ke Damaskus. Dia ya, malam itu juga. Jadi malam berangkat ke Mekah, tawaf, pulang ke Damaskus. Padahal kan butuh waktu mestinya berbulan-bulan, mungkin satu bulan lah misalnya gitu ya. Ini cuman satu langkah Sam, sampai Nah orang yang mendapat kemampuan Lipat, lipat jarak ini macam-macam Ada yang bisa bawa temannya Ada yang bisa cuman untuk dirinya sendiri Pernah diceritakan Kalau mas satu wali Ada satu wali naik kapal Kalau kita baca Yadari Mbu ahliha itu Catatan perjalanan Seorang Maroko ketika ke Hadromut Beberapa ratus tahun Yang lalu Itu diceritakan ada satu orang Naik kapal naik kapal. Kemudian di kapal itu saat orang-orang tidur, dia mendatangi nahkoda. Kapal ini dari eh, daerah Yaman menuju ke Mekah, ke Jeddah ya, ke, ke Jeddah. Perjalanannya lama, perjalanannya lama, satu, bisa jadi satu bulan gitu. Nah, ketika kapal ini jalan satu hari, dua hari di hari ketiga, orang soleh yang nggak dikenal nih, ya, orangnya biasa datangi nahkoda, datangi nahkoda. Kemudian ngobrol sama nahkodanya dan berkata, "Pak, Bapak ini kelihatannya capek." Katanya wali yang kelihatan biasa nih ya. "Bapak kelihatan capek. Gimana kalau Bapak saya jantikan? Saya bisa loh. Apa nyupiri kapal nih. Jadi nahkoda saya bi bisa. Tampang enggak meyakinkan. Wajahnya ini bukan wajah nahkoda. Kan enggak gampang itu harus tahu arah, arah apa namanya? laut. Dan dulu belum belum pakai kompas, pakainya bintang-bintang yang ada di di langit. Makan Nakodanya, ya agak agak ngeja gitu. Mana mungkin kamu bisa menggantikan saya? Apa kamu tahu ilmu perbintangan? Oh tahu. Nih, nih lagi begini, ini arah ini diterangkan semua. Nakodanya kaget, ya. kok ngerti orang ini? Berarti betul-betul seorang Nakoda. Yaudah, silakan. Saya mau tidur dulu. Oh iya. Nakodanya tidur, dia naik setiri. Ya, subuh sampai di jeda. Sampai di apa namanya? Di Ban, e, pelabuhan Jeddah Yang tidur, bangun, lihat loh. Ini kok udah di pelabuhan? Kaget. Mau perjalanan baru tiga hari kok sudah sam? Sampai. Nah, kodanya juga kaget. Loh, kok sudah? Sampai. Akhirnya dia tahu, ini pasti yang yang nyupir ini wali ini. Dicari orangnya di mana Begitu ketahuan kewaliannya, dia pun berkata e, Nah, koda, terima kasih ya. Permisi. Turun dari kapal jalan di atas laut Ya jalan di Di air pergi begitu saja Memang orang soleh itu kadang-kadang menunjukkan -kadang keramatnya Ya untuk menambah Imannya orang-orang yang di Di kapal sebetulnya jalan satu langkah Juga bisa atau nyampe gitu ya Tapi kadang dikasih hikmah sama Allah untuk membuktikan Allah itu maha kuasa Dan Allah bisa memberikan kemampuan pada hamba Hambanya nah, Imam Nawawi Yang kita akan pelajari bukunya ini Wali Allah gitu. Yang akan kita pelajari ini bukunya wali Wallah dan yang dikumpulkan kalamnya pimpinan para wali yaitu kalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah kalau kita belajar ya pasti ada berkahnya. Kita belajar pasti ada berkahnya. Yang jadi masalah kita yakin enggak kalau belajar begini ada barokahnya? Atau cuman Dengar pulang gitu. Denger, pulang. Yakin enggak ada berkahnya? Kalau kita yakin ada berkahnya dan kita yakin lagi mempelajari ilmunya wali, maka ya insyaallah Dikatakan siapa yang mencintai suatu kaum akan dikumpulkan bersama kaum tersebut. Siapa mencintai seseorang akan dikumpulkan bersama orang ter tersebut. Ya nah, kalau ini kita dalam rangka mencintai Imam Nawawi, nanti kita di akhirat pensiun kumpul bersama Imam Nawawi. Enak atau enggak enak? Enak. Modalnya apa? Sudah mau bela belajar apa yang beliau pernah pelajari dan pernah beliau ajarkan. Uh, Imam Nawawi di akhir umurnya dari Nawa eh, dari Damaskus pindah ke Nawa. Kita kalau lihat di Google nanti sedi Google makam Imam Nawawi ada satu hal yang menyedihkan karena di bulan Januari tahun ini makam Imam Nawawi dibom oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dipasangi peledak gitu ya, diledakkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung bertanggung jawab. Nah inilah bedanya dengan kita kita ahlu sunnah wal jamaah yang asli itu ya. Kita itu sangat menghormati makamnya siapapun. Karena makam ini adalah bagian daripada yang dimakamkan. Bagian daripada yang dimakam, dimakamkan. Dan bagian daripada keluarga orang yang dimakamkan. Sehingga ya kehormatannya harus dijaga. Kehormatannya harus dijaga. Di zamannya Rasulullah SAW, zamannya Nabi. Dulu belum belum ada orang yang ahli buat batu nisan gitu ya. Belum ada. Maka Rasulullah memerintahkan agar dibeli batu nisan. Ada sahabat-sahabat besar itu kasih batu sebagai penanda. Jadi mudah dizia, diziarai. Biar bisa didoakan dan kita ambil barokahnya, dikasih batu. Nah dulu belum dibuatkan batu nisan, maka dikasih batu besar sebagai penan, penanda. Nah zaman sekarang kita bisa buat tanda yang lebih bagus. ya Dan lebih rapi. Jangan cuma dikasih batu-batu sehingga tidak rapi. Nanti diambil orang batunya, hilang tandanya. Sehingga makamnya gak di gak dikenal, gak bisa di, diziarai. Nah kalau itu tanah-tanah pribadi maka dibuatkan bangunan, dibuatkan bangunan sehingga orang yang ziarah tidak kepa kepanasan atau biar sebagai tanda oh ini makamnya para wali makamnya orang soleh Dibangun boleh enggak di atasnya boleh dibangun, tidak jadi masalah. Orang oh, enggak dibangun yang kayak jadi masalah. Kenapa dibangun jadi jadi masalah? Selama itu tanah pri pribadi yang enggak boleh kalau pemakaman umum tanahnya milik Masyarakat atau umat islam Wakaf umat islam Wakaf umat islam kok kemudian dia mau bangun-bangun Apa namanya Bangunan di atas makam Berarti itu mencuri haknya orang Lain Gak boleh yang seperti itu Kecuali kalau dibeli dulu tanahnya Ini yang ukuran 4 meter x 4 meter Saya beli gitu ya Ini untuk saya dan keluarga saya Nah itu boleh Makanya kalau kita lihat di pulau Jawa Makamnya orang-orang Jawa kita gak usah bicara makamnya para wali. Makamnya orang-orang Jawa di pemakaman umum. Itu kan banyak yang dibangunkan rumah-rumahan ya. Ya banyak seperti seperti itu. Ya inilah kita gitu. Inilah kita itu boleh gak jadi masalah. Gak usah bingung yang dengan seperti itu. Habib ada yang gak sepakat? Ya silahkan. Yang gak sepakat tidak jadi masalah. Nah yang bermasalah ini orang-orang yang merusak makam-makamnya orang-orang yang so soleh. Semoga bangsa kita ini dilindungi ya tidak kemasukan orang-orang yang seperti seperti itu. Amin Allahumma amin. Naam. Ketika beliau mau meninggal dunia, Imam Nawawi pengin makan apel. Mau meninggal pengin makan apel. Kemudian didatangkan apel. Ini ini apelnya gitu. Karena pengin apel, maka diambilkan ah, apel, disuguhkan ini apelnya. Ketika disuguhkan apel Beliau tidak jadi makan. Enggak, enggak. Ya, saya enggak enggak akan makan sudah. Makasih. Setelah itu meninggal dunia, belum sempat makan apelnya meninggal dunia. Nah, di malam setelah beliau meninggal dunia, ada seorang yang bermimpi bertemu dengan Imam Nawawi, mimpi ketemu Imam Nawawi. Kemudian nanya, "Wahai Imam Nawawi, bagaimana Allah memperlakukanmu di alam kubur?" Maka jawabannya, "Allah memuliakan saya." Dan begitu saya masuk kubur, langsung disuguhi apel. Karena waktu mau meninggal, jadi jarak terdekat itu mau meninggalkan pengen apel. Disuguhi belum sempat makan dan tidak mau makan. Karena tahu ajalnya udah deket gitu ya. Masa ajal udah deket kok sibuk makan apel. Maka beliau gak jadi mah. Makan, menyibukkan dirinya dengan Allah. Meninggal dunia. Malamnya ada orang yang mimpin, nanya Di kuburan dikasih apa sama Allah? Dijamu apa? Jawabannya, jamuan pertama kali yang diberikan Allah begitu saya masuk alam kubur langsung disuguhi apel. Nah, kalau kita nanti disuguhin apa ini? Mudah-mudahan dapat suguhan-suguhan ya yang enak ya. Ini para aulia washolihin. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Memang saya malam hari ini baru akan bicara seputar Imam Nawawi dan beberapa hal yang yang bisa kita petik pelajaran. Berapa hal yang bisa kita petik Pelajaran. Insya Allah rebuh depan kita akan langsung masuk ke mukodimah ya. Masuk ke mukodimah. Mukod Biar nanti e, tidak terlalu melebar. Dan bisa kita petik manfaatnya sebanyak mungkin. Setiap majelis ada sesi tanya jawab. Tapi diharap jangan bertanya yang keluar dari tema. Ini kan temanya tentang Imam Nawawi. Saya akan akan garis di ya tadi garis bawah. Satu, kota itu jadi terkenal karena karena ulama-nya, karena tokohnya, bukan tokoh jadi terkenal karena kotanya. Ini Imam Nawawi ini bisa membuat kota itu jadi terkenal. Lah, yuk kita berjuang agar desa kita jadi terkenal karena kita. Kota kita jadi terkenal karena kita. Bangsa kita jadi terkenal karena karena kita. Nah, begitulah para ulama bisa membuat wilayahnya jadi terkenal dunia dan terutama akhirat. Jadi malaikat-malaikat hilangnya -malaikat itu jadi kenal tuh, Nawawi itu, Nawawi. Jadi jadi kenal tuh. Karena Imam Nawawi. Kemudian yang kedua, Imam Nawawi ini belum sempat menikah. Belum sempat menikah. Beliau belum sempat menikah berarti tidak punya A, anak. Padahal tabungan akhirat terbesar itu anak. Kan begitu ya? Tapi ada yang lebih besar dari anak. Apa itu? Ilmu. Ya ilmu ini lebih besar daripada ah, daripada anak, jadi orang yang tidak punya anak, kalau dia punya ilmu nanti dia akan punya anak banyak karena murid itu akan jadi anak anaknya, anaknya murid akan jadi cucu, cucu muridnya terus begitu, makanya ulama yang meninggal dunia, walaupun tidak punya anak, walaupun tidak punya anak terus didoakan orang sampai kapanpun juga, Lah Imam Nawawi tidak punya anak, tapi kita selalu mendoakan, malam ini saja Tadi dapat kiriman doa dari kita nih sekian banyak. Belum dari yang ikut nonton kajian ini kan ya. Nah ini apa? Anak-anak ilmunya. Anak-anak ilmu. Karena mau ngabdi pada ilmu. Maka dilayani oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu. Kemudian yang ketiga. Orang yang betul-betul amil. Alim amil, mukhlis. Maka tanda-tanda kekeramatan akan muncul dari dirinya. Itu sunatullah. Gak ada wali yang gak punya keramat. Semua wali punya keramat. Cuman keramatnya ada yang kelihatan. Ada yang gak kelihatan. Ada yang dikenal orang banyak. Ada yang kenal mungkin cuma satu dua. Dua orang. Karena karomah itu adalah. Sebagai tanda kewalian. Sebagaimana mu'jizat. Itu tanda kena kenabian dan kerosulan. Nabi dan rasul kan masing-masing punya mu'jizat. Memang ada yang mu'jizatnya dikenal orang banyak. Ada yang mu'jizatnya tidak dikenal orang. Orang banyak. Nah. Imam Nawawi tampak kekeramatannya karena beliau adalah insya Allah seorang waliullah. Kemudian selanjutnya yang garis bawah garis bawah penting ya. Imam Nawawi umurnya nggak panjang tapi produktif. Jadi menggunakan masa mudanya betul-betul untuk cari il, ilmu dan untuk mengajar karena beliau dimudahkan Allah di situ. Dan nah sekarang kita dimudahkan Allah di mana? Kalau memang dimudahkan, misal ya bisanya cuma macul-macul alangkah indahnya alhamdulillah bib saya ini udah 30 tahun umur saya alhamdulillah sudah 5 masjid saya yang gali pondasinya bagus jangan baru gali pondasi satu musala terus pensiun orangnya hadir dak ya baru gali pondasi satu musala pen, pensiun kan sayang harus produktif ini satu musala selesai saya akan cari musala yang yang lain, saya akan cari musola yang lain Siap gali-menggali yang yang lain gitu. Jadi produktif Karena emang adunnya Mazra Atul Akhirah, bisanya apa? Ya kalau bisanya il, ngajar, ya ngajar Bisanya nulis Nulis, lah bisanya sodako Ya produktif, sodako sebanyak -mung, Mungkin jangan berkata Saya dulu Ahli sodako Saya dulu ahli sodako Jangan begitu Paman saya semoga Allah manjangkan usianya dan beri kesehatan. Ya. Itu hobinya. Hobinya menanam jenazah. Ada di sini yang mau niru? Menguburkan mayit ya, menguburkan jenazah, tapi beliau bukan ikut menguburkan sampai pemakaman ndak, ya? ikut masuk dalam makam dan dan menguburkan, menanam betul. Jenazah itu ditanam ya. Di, dipernahkan sampai selesai, sampai dikasih papan, sampai diuruk, keluarganya sudah naik beliau masih di dalam, sampai selesai di dibuat jadi apa namanya rapi, orang-orang pulang, beliau baru pulang. Hobinya begitu. Siapapun yang meninggal dunia. Ketika saya nanya, "Paman, dari dulu sampai sekarang sudah berapa jenazah kira-kira yang dimakamkan?" Jawabannya, "Yang pasti lebih dari seribu orang." Padahal beliau ini bukan bukan penggali kubur bukan lo ya. Ini businessman. Duitnya banyak, duitnya banyak. Hobinya seperti itu, produktif. Kalau ditanya produksimu apa? Nanam mayit, kan lumayan. Apa namanya? punya titel gitu ya. Punya titel. Lah kita nih punya apa sekarang? Produksi akhirat nih lo. Kita punya punya apa? Kalau Imam Nawawi ditanya macam-macam, ya beliau punya macam-macam dan usianya hanya 45 tahun kurang lebih hanya 45 tahun saya itu ya gelo umur saya sudah 40 tahun tapi produksinya belum banyak ya produksinya belum banyak saya itu punya cita-cita nanti kalau saya meninggal dunia nanti nanti jangan sekarang jangan sekarang nanti setelah umurnya panjang gitu cita-cita saya itu saya punya lemari yang besar gitu ya itu isinya nggak ada bukunya orang lain semua buku tulisan saya Cita-cita saya. Jadi nanti nanti gitu ya, teman-teman saya enggak usah beli bukunya orang lain, tidak usah baca bukunya orang lain karena semua sudah ada. Misal begitu ya. Cukup, oh ini sudah ada lengkap ini ya. Mau fikih ada. Oh mau tasawufnya ada nih. Oh mau apa namanya motivasi, oh ada nih lengkap itu. Pengen begitu. Jadi satu lemari isinya tulisan saya sendiri. Pengen begitu. Perkara qobul enggak qobul kan ganjarannya nya sudah dapat oh ya? Wongin oh, amal amal lu, niat ada produktivitas. Itu Imam Nawawi seperti itu. Kemudian ayahnya Imam Nawawi jeli. tahu anaknya berbakat, umur 7 tahun sudah tampak bisa lihat ayatul qadar kan mengalahkan bapaknya ini ya. Ini anak ber, berbakat, ya disalurkan bakatnya. Ya langsung di yang pindahkan dari Nawawi. Pergi ke Damaskus itu ya ayahnya. Ayahnya umur sekitar 49 tahun membawa anaknya umur 18 tahun pergi ke Damaskus. Nih, kamu sekolah di sini, belajar di sini. Kadang ini ibu. Lihat anaknya berbakat gitu ya. Ibunya yang nanan Jangan bisa dengan kuna. Jangan gitu. Ada kan yang ibu begitu? Ada. Bapak begitu juga. ah ha? Ada. Maka kita kalau lihat anak kita berbakat. Biar dia berjuang. Berbakat di jalan Allah ya. Biar dia ber, berjuang. cari ilmu kemana pun dia bisa. Kalau memang dia punya ba bakat. Karena bakatnya orang beda. Beda-beda. Ini kalau saya uraikan terus, nanti hikmahnya muncul lagi, muncul lagi, dan muncul, muncul lagi. Itu cukup. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Saya mulai dulu dari yang pria-pria ini. Ada yang mau nanya, enggak? silakan Mic-nya apa? Nyalakan dulu. Test, test. Oh, itu sudah. Nama, alamat singkat, usia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya, Bip. Nama saya Aziz Hamidi. Aziz Aziz Hamidi. Hamidi. Ia dari Sukoharjo usia 35 tahun. Usia 45. Ya. 35. <tiga> oh 35. Ya. Saya lihat ke 45. Kok masih muda seperti ini? Ya. Termasuk keramat berarti itu. Usia 35. Asal? Sukoharjo. Sukoharjonya mana? Sukoharjo Barat Polres. Kota berarti ya? Iya. Sudah menikah? sampun bib. Eh uh, berapa? Satu babe. Oh, satu. Anak belum bib minta doanya. Semoga amin insyaallah ya, insyaallah. Insyaallah. Silakan. Eh uh, mau tanya Habib tentang jadi yang disampaikan Habib eh uh, berita tentang makam Imam Nawawi yang dibom nanti hmm. orang yang yang tidak dikenal. Nah, uh, itu terus bagaimana bib uh, kondisi makamnya karena kan uh, Eh, jenazah orang-orang soleh waliungah itu kan biasanya jenazah masih utuh lah. Apa dengan bom dengan dibom ini terus uh, jenazahnya Imam Nawawi itu hancur lebur atau bagaimana? Terus kemudian itu hmm. dalam berita di internet juga kan apa yang muncul dari sekte Wahabi gitu Wahabi. Ya, hmm. Eh, lah, itu eh uh, menanya Wahabi itu bagaimana Bibi sebenarnya? Kan itu kan yang didirikan oleh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Wahab ya. Bibi. Hmm. Eh, anak itu kan dalam buku-buku pelajaran agama anak, anak sekolah itu kan Muhammad bin Abdul Wahab itu menjadi tokoh pembaharu Islam yang diakung-akungkan. Apakah ini tidak nanti menyesatkan nanti? Ya mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada dua pertanyaan ya. Yang pertama itu makamnya Imam Nawawi. Nanti cari di Google ya. Cari di Google nanti ada ada videonya itu. Ada videonya. Memang di, diledakkan oleh salah satu sektor ya, salah satu sektor uh, Wahabi. Beritanya seperti itu. Salah satu sektor Wahabi meledakkannya. Terus kira-kira jasadnya bagaimana, jenazahnya gitu ya? Itu yang yang hancur kan di bagian luar, bukan sampai ke dalam. Jadi cuma di, di permukaan bumi ya, itu yang hancur. Dalamnya masih utuh. Artinya kondisi makam itu. Yang di bawah bumi masih oh, utuh, yang di atasnya aja yang hancur. Itu bulan Januari. Sekarang ini kan udah bulan Agustus, betul ya? Nah, saya belum dapat update terbaru bulan Agustus ini kira-kira sudah dibangun lagi atau belum? Itu nggak tahu. Saya tidak, tidak tahu. Kemudian yang kedua, bagaimana Wahabi dan lain sebagainya? Silakan dipelajari sendiri. Ya, karena saya tidak mau buang-buang umur. Mempelajari apa namanya hal-hal yang enggak perlu dipelajari itu. Maksudnya enggak perlu dipelajari bagaimana wabit itu apa bla bla. Enggak enggak perlu saya pelajari. Saya cuma cukup begini saja. Pokoknya Muslim yang baik dia. Ya, Muslim yang baik itu yang selamat orang Islam lain dari gangguan lisan dan tangannya. Min lisanihi hi al muslimun. Nama salim al muslimun min lisanihi wa wajad. Muslim yang baik itu yang dikatakan muslim, artinya muslim yang benar-benar muslim, yang mana muslim lain selamat dari gangguan lisan dan dari gangguan ta, tangannya. Baik masih hidup maupun meninggal dunia. Hidupnya saja tidak boleh diganggu dengan lisan, hidupnya saja tidak boleh diganggu dengan ta, tangan, apalagi setelah meninggal dunia. Jadi saya tidak mau berpaku pada golongan manapun. Pokoknya siapapun orangnya, siapapun orangnya, yang kemudian orang itu kok, Lisan yang ganggu muslim yang lain Tangan yang ganggu muslim yang lain Maka dia bukan muslim yang baik Dan kita jangan jadi muslim yang tidak baik Jadilah kita muslim yang yang baik Karena itu kalau kita lihat dalam syariat Islam Orang yang mengganggu muslim yang lain dengan gangguan lisan Itu hancur pahala amal solehnya sebesar apapun Contoh Ganggu dalam bentuk menggunjing Ngerasani Gunjing Gunjing itu sebetulnya yang, yang digunjing kan gak gak gak kurang apa-apa kan ya, betul kan ya? Yang digunjing kan sebetulnya gak gak kurang apa-apa ya, gak gak dipukul, gak terluka kan gak dia, ya. cuman digunjing, disebut-sebut keburukannya gitu ya. Tapi katanya Rasulullah SAW, al-ghiba tuh asad zina, menggunjing muslim mukmin itu dosanya lebih berat daripada sekali berbuat zina. Dalam riwayat lain, Bahkan lebih berat daripada 30 kali perbuatan zina. Padahal ini kan, Gangguannya kecil gitu ya, Gangguannya kecil. Tapi kok sanksinya besar. Kenapa? Karena dia telah mengganggu muslim dengan lisannya. Allah gak mau. Karena muslim itu di dunia Allah. Jadi yang mengganggu, Ya Allah balas dengan balasan yang besar. Gampang gak? Ya? Sederhana. Kemudian, Contoh lain. Ya, contoh lain. Orang yang menjelek-jelekkan muslim yang lain. Menjelek-jelekkan muslim yang yang lain. Karena iri, karena dengki, ya. orang iri dengki itu kan kemudian muncul gangguan dengan li, lisan. Begitu kan ya? Bagaimana pahalanya akan digrogoti seperti api itu membakar kayu bakar. Jadi gangguan yang muncul karena iri dan dan dengki. Sepele tapi hasilnya itu hancur amal solehnya. Apalagi gangguan dengan tangan. Ya gangguan dengan tangan. Makanya muslim yang diganggu dengan lisan dan diganggu dengan tangan. Dikasih kompensasi oleh Allah. Banyak kompensasinya. Bukan dana kompensasi ya. Pahala kompensasi. Jadi kompensasinya dari Allah banyak. Kalau sampai ada seorang muslim kok diganggu oleh muslim lain. Dengan lisannya dengan tangannya. Kompensasinya banyak. Satu. Nanti di akhirat orang yang mengganggu dengan lisannya itu ya diambil pahalanya diberikan kepada yang diganggu. Kalau ternyata setelah diambil kok masih kurang karena gangguannya kebanyakan gitu ya. Masih belum belum cukup untuk mengganti maka keburukannya yang diganggu diambil dikasihkan ke dia ke yang ganggu. Itu satu. Ini kompensasi per, pertama tapi ini di akhirat. Nah di dunia bagaimana? Allah kasih kompensasi langsung di dunia Orang yang diganggu dengan lisan Diganggu dengan tangan Dengan tangan itu bisa berarti tangan secara langsung Maupun dengan kekuatan Ya, baik itu kekuatan politik Baik itu kekuatan apapun lah yang digunakan Kekuatan, kekuasaan ya. Orang yang seperti itu Langsung dapat kompensasi Dia doanya kabul Karena dia termasuk orang yang didolimi Doa mazlum mustajab Doanya orang yang didolimi mus, Mustajab Nah Imam Nawawi sudah meninggal dunia. Kok beliau diledakkan makamnya. Bagaimana? Begitu kan dia? Ya dapat kompensasi termasuk di Begitu kan? Eh, kemudian beliau juga termasuk digang, diganggu. Diganggu tempatnya beristi, beristirahat ini. Diganggu. Maka orang-orang yang mengganggu tadi itu. Nanti oleh Allah Ta'ala akan diambil pahalanya untuk mengganti. Untuk meng mengganti. Nah kita nggak usah bingung lah. Nah itu siapa? Itu kelompok apa? Gak usah. Cuman kita doakan. Mudah-mudahan di Indonesia kelompoknya seperti itu segera sirna dan tidak ada. Begitu aja ya. Setuju? Ya. Yang lain coba ada yang mau nanya. Yang laki dulu. Gak ada? Coba kepada mbak-mbak atau ibu-ibu. Ada yang mau nanya? Ada? silakan mbak ini Macnya kasihkan di situ. Ini dibuat Model halal kok gini seneng atau gak seneng nih Nah Ini saya duduknya di atas karena Kalau berdiri ya repot Kalau duduk gak kelihatan jadi ambil tengah-tengah Duduk di atas kursi tapi kursinya pendek Ini cuman kursinya kurang lebar Insyaallah satu minggu dua minggu lagi Saya lebarkan ya saya lebarkan. ini darurat sementara ya sementara kemarin kok lewat dari Jogja kok kelihatan ada yang jualan mampir cari itu ya ini juga belum ada sponsnya nih belum ada joknya sehingga duduk nih lumayan sakit ini ya lumayan sakit tapi ya nggak dirasa-rasakan ya demi kalian-kalian <laughs> silahkan Pak ini terima kasih eh, saya eh, mau bertanya tentang bertanya jadi ada kata-kata bertanya ke, hmm. kepada ulama. Saya itu pindahan dari Jakarta 7 tahun yang lalu. Saya pindah dari Jakarta. Hmm. Begitu sampai sini saya mencari yang namanya ulama. Saya dari satu, satu daerah ke satu daerah. Oh dari pengajian ke pengajian hmm. saya cari yang cocok di hmm. bertanya kepada ulama itu seperti amin. Jadi hari ini itu ketika tadi di novel ber, e, menerangkan tentang bertanya saya ingat bahwa bertanya itu ternyata tidak segampang seperti yang tadi tinggal langsung bertanya begitu jadi <laughs> saya ingin tanya kepada ulama yang seperti apa bertanya itu gitu e, lata, kemudian bertanyanya itu sampai seberapa jauh seberapa banyak hmm. e, ke, e, di kitab Jurutun nasihin itu ini yang seperti sering kita e, lakoni bersama-sama hmm. orang-orang berkumpul dengan ulama itu kalau di kitab Nasih ini itu hanya karena ingin bersama-sama dengan ulama-nya karena hmm. bisa mendapat berkah nanti kalau makan buah suap dapat e, makan buah suap atau duduk bersama dua Uh, atau uh, mendengarkan Ulama dua kata saja Katanya sudah dapat Apa itu dunia dan uh, Apa itu namanya nanti Bisa masuk surga, yang surga itu Dua kali lipat dunia hmm. Jadi Seperti apa sebenarnya, apakah kita Yang datang seperti ini nih Hanya seperti yang digambarkan Suratun Nasin, atau bertanya Boleh bertanya sampai sejauh mana Itu yang pertama Yang kedua Eh, Nabi eh, eh, Saya itu pernah dikritik oleh anak saya hmm. eh, Di rumah itu ada anak-anak yatim Yang kalau habis marip itu Sudah gede-gede Tapi belum bisa belum Al-Quran hmm. Nah tiap hari saya suruh datang Insya Allah nanti kamu bisa Karena tiap hari ini anak saya kritik Ibu itu kalau anak-anak yang Seperti itu Masih awam-awam seperti itu itu tidak boleh di setiap hariin gitu. Hmm. Nah, padahal kalau backnovel itu, <laughs> kalau belajar itu hari ini ada, besok ada, besok ada, besok ada, besok ada. Uh. Kata anak saya ini kan bosen. ni, enggak boleh seperti itu. Uh. Bu. Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Kata. Hmm. Ini pertanyaan kedua yang ketiga. Hal-hal hmm. yang seperti tadi dikatakan tentang karomah tadi. Beb. Eh, lah kalau karomah itu Berlaku itu apa? Enggak merusak, merusak orang awam. Maksudnya ada orang, misalnya uh, saya pernah berjamaah dengan orang yang hafal Quran, tapi Salatnya masya Allah, cepatnya masya Allah, tidak pakai mulailah, oh, beris beris beris beris. Gitu. Jadi saya Bismillah dapat Bismillah, siap sudah sampai ke sampai assalamualaikum. Uh. Jadi uh. ada hal yang seperti ini, kalau bisa dikatakan karomah, apakah? Aroma seperti ini tidak membuat orang-orang kemudian menjadi merusak e, Toto Choronipun Nabi. Gitu. Hmm. Itu saja fitnah. Jadi, terima kasih banyak. Ada tiga pertanyaan. Ya. Yang satu, bertanya tentang bertanya. Jadi bertanya itu ada ilmunya juga. Bertanya ada ilmunya juga. Ini kalau kita bahas ilmu bertanya, bisa sampai subuh ini. Ya. Seperti contohnya. Nabi Musa ketika ketemu Nabi Khidir, itu justru enggak boleh nanya. Betul kan? Justru enggak boleh nah, nanya. Kamu ikut saya aja. Nanti saya akan menerangkan semuanya. Memang dalam berguru, ini kan dalam kategori ber, berguru kalau memang gurunya itu belum memberi kesempatan untuk bertanya. Ya. Kamu jangan nanya. Kamu yang sabar. Mungkin kamu bisa nanya sama orang lain, nanya sama orang lain. Tapi sama gurumu jangan nanya dulu, dulu. Nanti gurumu akan jawab. Ini dalilnya dari Al Quran, seperti Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihis Salaam. Itu, itu satu ya. Ada kondisi, ada kondisi dimana kadang, dimana kadang guru itu melarang muridnya nanya dulu. Ya, karena gurunya pengen, udah pokoknya kamu nurut. Kamu nurut aja dulu, ikuti saya dulu, nggak usah banyak nah, nanya. Karena ada nanya itu bagian dari nafsu. Bagian dari nafsu dia cuma perturutkan nafsunya pengen nanya, pengen nanya, tapi nafsu bukan rasa haus akan il, ilmu. Jadi ada orang itu yang hobinya nanya karena dia senang nanti kalau nanya terus orang-orang lain donggumun gitu ya. Nah, ini bagian nafsu nih. Ada orang yang nanya pengen orang lain dapat ilmu karena haus ilmu ya Itu dia nanya apa? Ba, bagus. Yang tahu guru kan? Makanya biasa ada guru-guru yang melarang pokoknya jangan tanya dulu. Udah, kamu jalankan saja. Ada yang seperti itu. Itu juga enggak salah. Juga enggak salah. Kemudian ada guru yang jengkel kalau muridnya enggak nanya. Nah, guru ini ingin ditanya. Dia beri kesempatan. Ya, silakan bertanya. gitu ya, Ada waktu, silakan ber bertanya. Gitu. Nah, ini kalau sampai enggak ada yang nanya, gurunya jengkel. Dalam kondisi sudah dibuka, apa... Uh, waktu sesi untuk tanya jawab, ya memang disitulah saatnya ber bertanya. Ini baru pas bahas saatnya ya, saatnya kita ber bertanya. Kemudian uh, ada pula hal-hal yang tidak boleh ditanyakan. La atas aluan asya untuk dalakum tasukum. Ada pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak boleh ditanyakan, seperti bertanya tentang Allah, tak usah. Ya, bertanya kok tentang Allah. Lah siapa yang yang ngerti tentang Allah gitu ya. Jangan nanya tentang tentang kenapa ya Allah kok begini? Kenapa ya Allah kok begitu menanyakan mempertanyakan perbuatannya? Allah seperti protes gitu ya. Jah. Jangan itu. Tapi tanya aja tentang tentang uh, apa ya? Ajaran-ajarannya Allah. Allah mengajarkan begini, hikmahnya apa? Allah mengajarkan kan begini haknya apa? Mau nanya, Ustaz, saya mau nanya. Allah punya kaki tidak? Enggak ini. Ini enggak boleh gitu kan? Enggak boleh bertanya seperti seperti itu. Ini kan dilarang memang dalam syariat. Kenapa dilarang? Karena kapasitas otak kita enggak enggak bisa untuk menjangkau ke sana. Nanti kalau diterus-teruskan mesti meledos otaknya, bos, gitu ya. Orang kan stres. Itu enggak enggak boleh. Ada pertanyaan yang memang tidak boleh ber dipertanyakan tuh. Dilarang dalam dalam syariat. Nah terus batasannya apa? Ada ilmunya sendiri. Jadi batasan mana yang boleh dipertanyakan, mana yang gak boleh dipertanyakan. Intinya, kalau emang dibuka ajang tanya-jawab, silahkan di, diajukan pertanyaan. Dan biasanya ulama kan sudah ngatur. Silahkan bertanya sesuai dengan materi yang disampaikan. Karena ulama udah ngerti. Di bagian sesi ini, pertanyaannya biasanya seputar permasalahan ini. Jadi awam pun kalau nanya aman gitu enggak sampai menimbulkan hal-hal yang bisa merusak akidah atau keyakinannya. Biasa seperti itu. Ada bagian ulama mengatakan, "Udah pokoknya enggak usah nanya bab ini ya. Bab ini kita akan belajar saja, kita baca, enggak usah nah, nanya. Paham enggak paham pokoknya kita belajar dulu aja." Ada seperti itu. Ini yang pertama ya, Mbak ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kira-kira itu -kira -kira, apa kita kalau kumpul sama ulama enggak nanya. Ya, kalau diizinkan nanya ya nanya. Kalau enggak diizinkan nanya ya enggak usah nanya. Lah kalau enggak mudeng terus bagaimana? tanya pada yang lain dulu, mungkin ulamanya jangan kita tanya, tapi tanya sama yang lain itu ustaznya pernah tidak yang rangkang seperti ini, tanya sama murid-muridnya itu, yang mungkin sudah lebih lebih lama gitu kan, siapa tahu dulu udah pernah diajarkan oleh guru, kadang kita tuh memang nggak layak nanya, gitu. oh belum apa apa kok sudah mau banyak, nanya gitu kan, oh kelasnya ini kelas baru baru apa namanya jadi tukang sapu kok sudah mau duduk di sof awal gitu misalnya Ini sof awal khufat semua orang yang hafal Al-Quran, al ya kita ikuti adabnya Kemudian pertanyaan yang kedua tadi Saya sudah mulai lupa nih Mbak Erni, pertanyaan kedua nih Saya yang ketiga tadi tentang anak Kedua tentang belajar ya Oh iya, tentang belajar Belajar tiap hari, boleh tidak? Boleh Memang Rasul mengatakan Tidaknya eh, kalian memindah-mindah waktu belajar gitu ya Biar tidak bo, bosan tapi itu bukan larangan. Jadi larangan itu macam-macam. Ada larangan yang untuk haram, ya. ada larangan itu untuk mak makruh, ada yang sifatnya anjuran. Kalau bisa jangan. Nah, memang tidak bagus kalau untuk untuk umum, ya untuk umum tidak ada hari libur. Nah itu yang nggak bagus. Selama masih ada hari libur, maka itu tidak jadi masalah. Misal di majelis ar-Raudhah ini ya. Kan tidak setiap hari adakah kajian. senin Rebu, Kamis, Jumat misalnya. Tapi sasa, kemudian Sabtu dan Hari Ahad itu li, libur. Sementara enggak ada kajian. Kalau tahu nanti dibuat penuh, pasti ada satu hari yang libur. Seperti di pesantren. Pesantren itu sehebat-hebatnya pesantren. Hari Jumat li, libur. Kan seperti itu ya. Ada satu hari yang yang libur. Itu kalau sifatnya memang belajar dalam arti. Oh, terus menerus gitu ya. Tapi kalau yang namanya baca Al-Quran itu gak ada hari libur. Nah kita harus ngerti. Ini apa yang dipelajari? Masa? Yaudah kita mohon maaf karena hari minggu. Belajarnya ngaji libur dan ngajinya libur. Ya, Ngaji itu disuruh tiap hari. Memang diperintahkan tiap hari kita baca Al-Quran. Kalau bisa sebanyak mungkin. Nah belajar bagaimana yang harus harus libur. Mendalami mana Al-Quran. Nah itu. Itu kok tiap hari selalu mendalami terus, gak ada istirahatnya, otak manusia butuh diistirahatkan. Tapi kalau belajar membacanya, tartil, tajui, dan sebagainya, ya memang harusnya tiap hari Mbak Erni. Gak apa-apa. Dengan kumpulkan anak-anak di rumah itu, tiap hari dibuat tadarus ngaji, mungkin satu ayat, dua ayat, tiga ayat, tiap hari gak jadi masalah. Cuman, waktunya jangan lima jam, nanti bosan. Karena tiap hari, mungkin waktunya, itu bisa jadi setengah jam, atau 15 menit. Ya Atau 40 menit Tergantung kita yang lebih tahu Kondisi anak-anak yang akan diajar. Kemudian karomahnya para wali Karomah itu hak Jadi jangan khawatir Nanti kok masyarakat apa gak rusak Keyakinannya kepada wali Oh Allah aja gak khawatir menunjukkan keramatnya Ashabul kahfi kan begitu ya 309 tahun semua ditunjukkan Dipamerkan tuh keramatnya Ashabul kahfi Dan Allah pamerkan keramatnya Sayyidatuna Maryam Sayyidatuna Maryam bukan Nabi. Allah pamerkan keramatnya dalam Al-Quran. Anna ya Hei Maryam, dapat dari mana kamu makanan ini? Ketika Nabi Zakaria nanya kan. Ternyata bisa makan makanan yang bukan pada waktunya. Dan tidak ada di daerahnya. Allah pamerkan keramatnya itu sampai sekarang dan sampai kapanpun juga. Lah, kalau ada yang tidak percaya bagaimana? Lah, termasuk harus didandani berarti keyakinannya enggak, enggak benar. Lah, terus kalau ada orang kok sholatnya? Saya baca Bismillah, dia sudah salam. Inilah ini nih solat gajera nggak bener itu solatnya. Itu bukan keramat. Kalau solat itu harus tuma nina, harus ada tuma nina. Bacaan harus ada tar, tartil. Kalau bacaan saja al-fatihah disambung semua tanpa dihidupkan, nggak pakai tarik napas. Kalau berhenti harus tarik nafas. Kalau disambung harus dihidup, dihidupkan. Aturan tajwidnya tartilnya nggak dipenuhi, ya itu namanya bukan keramat. Tapi orang bodoh itu. Orang bo bodoh paham maksud saya. ya orang bodoh. Nah, terus bagaimana kalau ada wali Satu menit dia bisa khatam Al-Qur'an. Nah, saya bagaimana? Jangan salah. Jangan salah. Wali itu dalam satu menitnya, dalam satu menitnya dia baca khatam Al-Qur'an, kita dalam satu menit kita mendengar dia baca 30 juz tidak berubah. Jadi yang enggak secepat paham. Seperti orang tidur. Orang tidur mimpi baca Al-Qur'an 10 juz kita di sampingnya tidurnya cuma 5 menit. Kita di sampingnya 5 menit seandainya itu diputer baca Al-Qur'annya diperdengarkan kepada kita ya bacaannya ya ya seperti baca 10 juz pelan-pelan cuman waktunya kita mendengar cuman 5 menit disitulah nilai keramatnya. Kok bisa? Lah itulah Allah yang maha bisa, Allah yang punya waktu dan Allah yang punya kuasa. Itu makanya jadi karomah. Karomah karoma mah enggak masuk akal kan? lo ini sel lima menit kok bisa mendengar orang baca sepuluh jus pelan-pelan ya gimana ini paham kan bukan berarti kemudian nanti yang baca sepuluh jus waktunya satu menit dengar bukan begitu begitu bang Evi bisa dipahami bisa ya lain kalau jarak ya kalau jarak kalau jarak itu memang bumi bisa dilipat anda tahu film Doraemon tahu ya ada apa itu Jendela Dora, pintu ajaib Dora, Doraemon. Nah, itu karena orang Jepang tidak punya karomah, maka buat film Doraemon. Ya, dia buat pintu ajaib Doraemon. Yo, pintu ajaib, bisa kemana-mana. Ah, bisa kemana? Mana? Sebetulnya itu bukan bukan satu hal yang enggak masuk akal. Itu sudah dipikirkan oleh para ilmuwan di di alam semesta ini ada ada lubang cacing kalau orang bilang ya, ada lubang cacing itu. Siapa yang tahu itu, maka dia bisa pakai masuk aja, bisa ke alam manapun dalam waktu yang, yang singkat. Makanya ada yang mengatakan ketika Rasulullah Meorot, S.A.S. Rasul itu menggunakan lubang cacing, maka dikatakan Meorot tangga, tidak dikatakan Rasul terbang, tapi Araja ialah sama. Artinya menaiki anak tangga. Jadi dengan satu anak tangga ke langit pertama, satu anak tangga ke langit ke kedua. Bukan Rasul terus terbang. Siapa yang lama gitu enggak Anda mengatakan seperti seperti itu Ini ini teori, yang tahu kebenarannya hanya Nabi Muhammad SAW. Jadi karomahnya para wali begitu Dia tahu nih Ini kira-kira uh, caranya bagaimana ya Biar sampai ke Mekah satu menit Dikasih Allah kemampuan Sampai lah Ada yang bukan uh, Yang gak percaya misalnya Allah udah tunjukkan di Al-Quran Ketika Nabi Sulaiman Al-Quran Minta tahta balgis dipindahkan. Tahta balgis dipindahkan. Itu muridnya Nabi Suleman. Mengatakan dalam setengah kerdip mata. Tahta balgis sudah pindah. Lah, kapan dia berangkat? Kapan dia masuk istana? Kapan dia ngambil? Kapan dia ngangkat? Kapan dia membawanya ke hadapan Nabi Suleman AS. Ternyata cuma setengah kerdip mata. Ini juga bagian dari karomah. Dan itu ada di Al-Quran. Al nah ketika semua ada di Al-Quran. Maka kita tidak usah bangun dosa bingung nanti ngerusak apa tidak? cuman ada ada memang kalau bicara aturan lihat dulu yang kamu ajak bicara siapa? kalau modelnya orang nggak percaya ya nggak usah dipaksa untuk percaya. justru nanti tidak bagus. misal lah kita duduk sama orang orangnya nggak nggak seneng sepak bola, jangan diajak ngobrol sepak bola, betul kan? Percuma nanti diobrol sepak bola, akhirnya tambah dia marah, duengkel, akhirnya kita jadi panas, kan begitu. Yaudah orang suka sepak bola, yaudah ngobrol yang lain, begitu loh. Kalau ada orang tidak percaya keramatnya para wali, jangan, jangan dipaksa percaya, dan jangan ceritakan keramat wali sama dia. Nanti akhirnya justru dia tidak menghargai waliullah, gitu. Nanti dia merendahkan wali, waliullah. Seperti Allah katakan, jangan kamu caci, sesembahan-sesembahan orang kafir. Nanti mereka mencaci aku, kata Allah, kan begitu. Walaupun betul itu sesembahan, jelek, enggak benar-benar. Tapi jangan. Nanti mereka mencaci Allah Subhanahu Wataala. Sama juga dengan orang-orang enggak -orang percaya keramatnya para wali. Jangan kita ceritakan wali ini begini. Loh. Akhirnya dia opo, oh, wali opo, sorano, kayaono. Akhirnya dia akan mencaci wali ini, ya? mencaci wali. Akhirnya dia kena balak penyebabnya kita. Apa kita mau? Saudara kita ini dapat bencana gara-gara kita kan enggak mau. Jangan sampai ada seorang Muslim dapat bencana karena kita. Begitu Mbak? Sudah tiga-tiga terjawab? Alhamdulillah jam 9 kurang 10 menit Saya mau ceramah di Sukoharjo Ini tahlilnya Atau halnya Mbak Salman Pompongan InsyaAllah Masjid ini barokah manfaat Dilanjut Rebu yang akan datang setuju? Nah besok pagi jam 8 Ada kajian tafsir surat Al-Baqarah InsyaAllah Jadi yang punya waktu dan pengin hadir silakan ha hadir ya yang enggak punya download saja dari YouTube siaran ulangnya dari YouTube bisa di di download mari kita baca zikir <tuh> yang biasa kita baca Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftah ibabi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa washabbi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 وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان سادتي واسلك بي سبيلا نجاتي في حياتي ومماتي اللهم اني طامئ في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من اولياك Faslub bi sabilah hudak wa, al wa sallallahu ala sayidina Muhammad terima kasih wassalamu warahmatullahi wabarakatuh